Selamat pagi Pak Freddy pagi Ya s i l a k a n Mbak Ya komentar saya tuh ini sudah lama berlarut-larut Didiamkan saja sama yang dari atas Ya jadi Banyak sekali tuh di skup Udah kayak ini loh Kayak mau nangkep ikan Sebagai contoh di jalan kali besar itu dekat stasiun kota ya Dekat ini hotel Omni sana Nah itu selalu di pinggir tuh ada yang ngumpet dua tiga orang di sana ngerokok. Jadi kerjanya tuh cuma ngerokok, nanti ada mobil lewat, diberhentiin. Nah salah satunya yang, ini, yang minta surat-surat ini. Padahal itu kita punya mobil pikap mah untuk ngangkat barang. Kalau saya pakai harrier saya buat ngangkat barang, saya disuruh satu sama polisi. Dia bilang mobil y n i mobil penumpang, kok dia n g k a t barang. Tapi giliran mobil pikap n g a n g k a t barang dia minta surat izin. Nah itu gobloknya m i n t a ampun, saya juga bingung nih berada nih. パパパリンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニ k a l ニアンタニア g タニアンタニア a タニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタ g アンタニ r ンタニアンタニアンタ a アンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニアンタニ a ンタニア a タニアンタニアンタニアンタニアンタニア a タニアンタニアンタニアンタ a ア g タニア mobil pickup d i タニアンタニアンタニアンタニ gila itu makasih. Oke,、okay, Pak h a r ニ o selamat pagi. y a Pak G. Ya emang ini udah lama lah. Ada zaman saya masih p a masih duduk di kelas tiga SD itu ya, yang namanya LLD gitu kan. Berarti jalan udah kayak pengemis terhormat kalau dulu. Kalau sekarang kan dibilangnya mungkin penyamun. Saya setuju sama bapak sebelumnya ini ya. Tapi ya memang、uh, dari aparat d a r i pemerintah juga tindakannya apa? Saya waktu SD umur berapa ya? Sekarang udah hampir lima belas tahun. Gak ada kemajuan mas k e r m a k a bahkan lebih parah itu LLD juga jangan kan anggap terperikap ya? itu nungguin di jalur b u s w a y yang cuma n mungkin lima ratus meter mungkin dua ratus meter dia ngikut nunggu juga tuh bagi-bagi sama polisi ya emu b u k e t e r l a l u a n udah g a k t a u malu atau gimana ya、ah, itu sih g a k t a u d a h pemerintahnya memang pemerintah udah n g a k t a u malu g itu ya makasih. Oke,、okay. Pak Susanto selamat pagi. Halo selamat pagi. Bu. Silahkan Bu. a、uh, Bu itu LDP t r u s seperti nah, seperti maling berseragam lah Bu. Itu kalau setiap hari itu nongkrongnya di pinggir j a l a n itu cuma ngocor ini saja. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Leo.、Uh, selamat pagi, Bu Nena. Silahkan, Mbak. Iya,、uh, polisi memang menggi,、uh, apa, mesti ditindak juga tuh. Jangan polisi menindak、uh, rakyat aja. Rakyat juga harus menindak polisi. Polisi juga punya kesalahan gitu. Seperti kena motor. パキパキパキパキパキパキパキパキパキパキパキパキパキパ sebelum acara ini kan ada pak kuih komentar itu kan cari akarnya ini kalau masalah、uh, ke polisi yang disub pokoknya yang kaitan sama pemerintah itu awalnya dari proses rekrutmen kalau misalnya. jadi proses rekrutmennya sudah keluar duit、gitu. mau masuk polisi harus bayar duit, mau masuk disub harus bayar duit, mau masuk pemerintah daerah harus bayar duit, jadi mereka cari segala cara agar uang itu bisa mereka dapat dengan gampang Itu, jadi awalnya akarnya dulu jadi sanggup nggak pemerintah melakukan revolusi besar-besaran dalam arti d a l a m hal r e k r u t m e n bisa nggak benar-benar tes dengan baik tanpa ada luar satu rupiah pun s e k a r a n g kan problemnya、e, semua nyogok masuk ke pemerintah pun semua nyogok kepolisian apalagi bukan rahasia lagi ke TNI semua semua harus keluar duit untuk ini dan ini sudah d a r i akarnya sudah p u s u k sudah salah sehingga apapun dia pakai cara untuk supaya ya itu duit juga dari rakyat dengan peraturan apapun dia pakai yang kadang-kadang gak masuk akal memalukan itu semua、uh, buat dia sih gak ada masalah karena memang dia masuk ke departemen itu dengan uang dan itu cukup besar, mungkin dia utang s a n a s i n i sebabnya itu harus kembalikan uangnya dengan cara apapun, saya kira itu sih dari rekrutmennya itu di awalnya itu dipendain itu, bisa a n g g u p gak pemerintah saya kira memang itu m u t a h i l tapi ya、uh, Kita berdoa aja lah, semoga bisa ya Oke,、okay, terima kasih Pak Witoyo Ya, selamat pagi s i l a k a n Pak、eh, Komentar saya sih Sumber akal permasalahannya ya Kenapa para tentara, polisi, ya pegawai negeri ya, Pihak pajak, pihak cukai Kenapa sering terjadi korupsi Ya, kita harus sadar ya Karena gajinya itu n gak g memadai Ya, kenapa gaji n g gak memadai Ya, pemerintahnya yang salah Pemerintahnya yang ngaur Dikasih gaji kecil ya akhirnya timbul Suatu niat mau Mencari uang tambahan dengan cara-cara lain Mungkin yang Dengan cara yang tidak halal ya Harusnya gaji mereka itu disesuaikan Bahkan dikasih tinggi, ditinggi, Ditinggikan d i i i t n g g ya Supaya nanti kalau gaji udah tinggikan Hukum tuh harus Ditegakkan benar-benar Kalau enggak ya namanya mereka Kan gaji n g gak cukup butuh makan, butuh hidup seperti manusia biasa gitu itu aja komentar saya oke,、okay, terima kasih, b u Wati, selamat pagi selamat pagi mungkin Sel mindset bangsa Indonesia yang harus dirubah yang korupsi itu harus ditanamkan、uh, dari kecil Itu kalau korupsi itu suatu k e j a h a t a n kita harus memulai baru lagi dari anak-anak dan mereka harus dirubah mindset, dan juga memang いいですね。 サトジャムドアジャムワうン、ワンソンプロバー、ワパクネスモニュー、タクトモニュー、ピコディニシャシア、デカカルタクネ、デビアサデ、イトコメントサイエラー。パファジャル、サマシアンサマシアンバー、シーラカン。 パジュフェットは Ini ya, kalau dinas, kalau saya a l a h Bapak、ini. monitor radio Anda mohon dipalankan dulu, Pak. Oke,、okay. iya, makasih. Iya, dinas l o j saya mulai lapar lagi nih ya, minta ditertibkan lagi itu, eh, b e n e r b e n a r tuh sama sekali. Tujuan mobil bak itu jadi h a s buat ngangkut barang, bukan buat ini. Iya, kalau dibutuhkan surat izin ya ngapain lagi? Ada surat kelayakan jalan dari k i r itu gitu kan? Jadi mintalah, Pak. バーチャン、Lamassia。パラウィー、Lamassia?Lamassia? や、コメンダーやば。 Dia juga kalah posisi sama para p e j a l a n yang lain.、Gitu. Baik, terima kasih Pak Rawi. Pak Waluyo, selamat siang. Ya, siang. Bu. Kalau komentar saya, 85 persen. Jadi pikiran yang ada di ya, pegawai negeri kita lah, 85 persen itu kotor, Bu. Jadi hukum yang baik juga jadi, jadi hitam gitu. Yang hitam ya jadi putih. j a begini jadinya... Terima kasih s e l a m a t siang y a n i Bu Silakan Saya dengar apa n i dari radio Saya mau tanya Bu Kalau kita punya mobil bog Itu n o m o platnya B Kita antar barang ke Bogor Itu kena t r i k atau enggak gitu Karena saya pernah bawa itu mobil saya ditahan Terus katanya minta surat t r i k Untuk masuk wilayah Bogornya Apakah mesti itu Ibu Terima kasih, baik. Terima kasih, Pak Ruslan. Parah, Mas, selamat siang. u t u petugas-petugas itu memang berangsek, s u n g u u l Itu peraturannya kan, kan nggak segitu. Peraturan b a w a barang sedikit aja di-stop, minta terang-terangan itu. Terang-terangan mau minta ini, uang kopi.、Gini. Nah Itu nggak tahu. Tahu, tahu, alat pertumbuhan yang d i h e l u r k a n itu. j u r k a n berbekas itu i banyak sekali pungli. Kita aja. Baik, terima kasih Pak d a r t o n o selamat siang Saya sekali terputus Pak Zainuddin, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Itu biasanya petugas LLM memang berengsek sekali itu Dia selalu mengada-ngada aja cari alasan-alasan semua itu Jadi sebaiknya sih di apa dinas LLM itu di, dihapus aja Terima kasih, itu aja Baik, terima kasih Pak Zainuddin Pak i d i selamat siang Selamat siang Ibu Iya, s i l a k a n サンドニャスパティーと。で、モンキンシサシサーで、アルバウル a られて、バニアプラ t ランプラトランプリンと、ヤ u セントニャ、イタプル nyari、duit、gitu。contohnya、seperti、sim。ini、ィープ、ジャンドニャ s u ティ ya、kalau、sim、misalnya、ini。 マンサイにサンベカンガルセンス。おらん、ミセレスオベ t ダーシー、アトアンゴタノモメ、アンゴタノモンガルオオオロセン、イプシューサイアミダアポン e ジャパバヤンガタ、キタサティアパリ、ババスオバビルヤンギャパラタキサティアパリ。パリはトゥテスディサナハニアウントプランジセマジャンガルルルスウ、マジガルギタマスウ、アンドランンドランドンドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランド kayak SIM itu sebenarnya standarnya untuk tes, tes untuk ini pembalap iya, terima kasih Pak e d i k a m i bisa menangkap opini Anda Pak Hartono, selamat siang selamat siang Mbak silahkan komentar ya nah, aku gak bisa m e n y a l a i n u ya karena Pak, i t a kalau di, saya、nah, ini topir, ya dong nah, kalau kita di angkutan umum アカヤー、ミコーエンスイ、イトカンフォンワーカー、アカウンティアンフォン、カフィカー、オントイトカンレケ l マティックフォキト、モプ b ネプラキト、サマティネト、ファミレファミレフォキト、ヤン itu harus menguminkan nomornya. Baik, terima kasih, Hartono.